Mitra bisnis, banyaknya pemilihan kepala daerah, pilkada yang berakhir ricuh membuat pemerintah mengkaji ulang pilkada langsung. Untuk mencegah anarkisme, pemerintah mengusulkan agar gubernur tidak dipilih secara langsung, melainkan ditunjuk atau ditetapkan. Pemerintah juga menginginkan agar wakil bupati dan wakil wali kota juga tidak dipilih langsung, demi menghindari disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya, Seperti yang sering terjadi belakangan ini. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan s o f i a n Wanandi. Pak s o f i a n bagaimana pendapat Anda? Saya pikir re-election itu perlu diperbaiki. Karena memang sekarang kita lihat sekali pengalaman 10 tahun ini tidak ada banyak bupati, wali kota, gubernur yang dipilih itu yang menghasilkan sesuatu. Dalam survei kita di KPPOD, yang o t o n o m i watch itu cuma enggak lebih dari 20% yang berhasil selama 10 tahun ini. Jadi kalau itu gagal itu kita harus perbaiki dan dengan pengalaman ini kan kita bisa cari jalan keluar yang terbaik, komprominya gimana gitu. Kita swasta setuju untuk itu diadakan perubahan-perubahan, kalau ini memang gagal jangan diteruskan kegagalan itu karena habis ongkos banyak dan bupati dan gubernurnya itu banyak yang tidak memenuhi syarat profesional juga sehingga akhirnya habis s aja duit uh, dan uh, kekayaan daerah itu habis s aja untuk yang gak betul-perlu-perlu gitu. jut Clayton Nós b e な、そんなに y a t ダピリパケルト、アーマレカブリア、カプティングアンカクワサアナジャスマタマタ。イネマノウキタイアンダアブナイアントリアディスラマスフルトアニニニーセガバニアンカリブバティグブドゥンディタンカップ。アトリアペチャーダンエレンアンアビシンワンボガマエン、トリリュントリュン、ダンティダアダカプティングアニアバーライアンダタマママジューディダイトゥノウサヤ、タピカカヤニアアビシ D ソフィアンウアンディ、サイメリー・アグスティン、